Dengar, bu, bu, itu tidak ada jalannya. Kalau bapak-bapak ini mau jadi jenderal, mau jadi kolonel, ada jalannya. Bapak tentara, yang tidak ada jalannya das atletip jadi legend, nggak mungkin. Gimana ceritanya? Bisa jadi legend tapi bukan tentara. Lewat jendela, itu legend itu. Ayo. Maka saudaraku para perwira yang ada di sini Tidak usah cari muka sama manusia bos Capek kalau cari muka sama manusia Ganti resin, cari muka lagi Aduh capek pak, hilang harga diri Ada juga itu orang pak cari mukanya sama manusia Kayak gak ada harga dirinya lagi Biar, ben, biar salah Oh iya pak, Uy, betul itu pak biar, Bos, Allah angkat kita ini derajat kita di ahsani taklim Allah angkat derajat kita Pak. Sudahlah. Kalau ketemu dengan Wamen biasa-biasa aja. Wamen ada pensiunnya, Bos. Saya digalitik. Kenapa? Ayo. Eh. Cari muka sama Wamen. Oke, Wamen senang sama kamu, tapi kalau istrinya enggak senang? Enggak jalan juga urusanmu. Iya, Pak ya. Iya, mana doran jago di depan istri. Ustadz dasar juga, hancur juga di depan istri, Pak. Apalagi kalau istri sudah bilang, pokoknya, ay, lebih makan obat tidur. Buka YouTube, tulis cerama Menhan. Ah, muncul itu. Sudah, nonton, jangan lupa like and share. Ayo, bu ibu nih yang cantik-cantik. Kalau ibu follow artis, apa yang ibu dapat? Paling dia bilang, hi guys. Kita lagi di Plaza Indonesia beli Gucci daerah-aerah, paling itu dapat. Tapi ibu ngiler. Tapi kalau bapak ibu nonton Ustadz, insya Allah dapat ilmunya. Kalau belum bisa diamalkan, paling tidak tahu dulu. Maka tolong disimpan dulu handphonenya. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, baru disimpan HP-nya itu, baru disimpan HP-nya. Simpan, simpan dulu handphone, simpan dulu ya, simpan. Malah di Makassar bu, saya lagi ceramah, ada yang kejar-kejar saya. Kejar ustaz, selfie dulu ustaz, selfie dulu. Sudah kita layani, dia bilang buka masker ustaz, buka master, ulang ustaz, ulang ustaz. Di dalam hati saya, biar kau ulang 10 kali, tetap kabur, namun kamu yang kabur. Simpan dulu handphone bu ya, simpan, simpan, minta tolong ya. Wa kalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna wa malaikatahu yusalluun 'ala Nabi. Ya ayuhal Ladinamanu, sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pak wamin, orang masuk surga bukan kerana tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga hanya karena tidak ada dosa. Demi Allah tidak disini surga. Kenapa? Mana ada manusia yang tidak punya dosa. Ulama ada dosanya. Nabi pun pernah ada berdosa. Nabi Adam makan buah huldi. Nabi Nuh gagal didi anaknya. Nabi Lut anaknya istrinya juga gagal. Nabi Yunus pernah sangka buruk kepada Allah. Itu para Nabi ada dosanya. Apalagi ini di depan-depan saya ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi ketika ditimbang kebaikanmu Dengan keburukanmu Ternyata timbang punya timbang Lebih banyak kebaikanmu daripada dosamu Meskipun selisihnya 0,1% Saya mau tanya Ibu-ibu siapa puasa Senin Kamis Jarang Bapak-bapak siapa tiap malam tahajud Hampir tidak pernah Siapa yang saji tiap tahun Tidak ada Siapa yang sudah bangun masjid sendiri Hampir tidak ada Gimana kita mau masuk surga kalau amal kita sedikit Maka kali ini saya mau ajak. karena selawat ketika kumpul begini... ...pahalanya lebih banyak daripada tetes-tetes air hujan. Maka saya mau dengar dulu. Ibu-ibu saya mau ajak selawatan. Bisa? Bisa bu? Bisa. Nah, ibu-ibu dulu kita dengar. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ayo Ibu. Biasa Ibu ya? Bisa Ibu ya? Bisa? Ayo selawat bareng-bareng. Ikut sama saya bu. Salatullah... ala to harasulillahi salallahu salamullah ala yasin bilalah nilainya 8,5 Ibu-ibu diam sekarang bapak-bapak nih ayo Pak jangan mempermalukan jenis kelamin Ayo yo yo yo ayo bareng-bareng Pak Salatu Allah salamullah ala tuhar Rasulillah salatu Allah salamullah ala ya Al nilainya 8,7 Ibu bapa diam kita dengar ini yang di depan ni. Yang jeneral bos-bos kita ini. Ibu eh, eh, di belakang kita dengar, kita dengar ini ni. Bapak jeneral ini pak legend kita dengar suaranya. Ayo ayo. Sholatu la salamula ala tu rasulillah. Allah yasin. Nilainya sembilan koma sembilan. Eh, kenapa bisa lebih tinggi nilainya standar lebih besar suaranya tadi? Karena beliau sponsor. Ibu bapak saudara saudara sekalian teristimewa yang kita hormati dengan segala kehormatan bapak wamen kementan. Kemenhan beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Para jenderal yang hadir di tempat ini yang mohon maaf tidak bisa ku sebut satu demi satu tapi insya Allah dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Ibu bapak yang saya hormati, Ibuku di kampung sampai sekarang kalau ada tamunya mau datang beliau segera berbenah diri. Ibu kan begitu? Istri wamen yang mau datang, uh korden diganti. Ya kan, ya apalagi kalau mau nginap, sepre di perbaiki. Kalau perlu pesan kasur baru, menu makanan pun lain dari biasa. Kenapa? Memuliakan tamu dan memang begitu syariatnya, muliakan tamu. Sekarang Insya Allah dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu, bukan jenderal bintang 4 bukan menteri, bukan presiden, tapi tamu yang agung, yaitu. Bulan suci Ramadan, Allahu Akbar, baru bergembira sambut Ramadan, maka Allah berikan jaminan. Cuma masalahnya, mana disebut bergembira? Apakah bergembira itu kita ke Bali? Ini minggu terakhir, akhirnya tenggelam terakhir betul. Apakah bergembira itu kita ke Bogor bakar bakar jagung? Bukan. Apakah bergembira itu kita kumpul di kantor elektron joget-joget? Bukan. Bergembira adalah melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang pertama bersyukur. Di kantor Menhan ini, tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita sahabat kita kena COVID, arwah. Alhamdulillah kita masih bersyukur Masih hidup sampai sekarang ini Kenapa bersyukur Ustaz? Karena Allah kasih kita Umur Bapak saya mau kasih bintang Kenaikan pangkat cepat Pak Kenaikan pangkat Kenaikan pangkat luar biasa Pak Apa? Anumerta Mau? Mau Pak langsung minta tiga Tapi anumerta Untuk apa Pak? Berarti nikmat yang paling baik Pia sanita kui Ini Pak tubuh kita yang paling sehat. Pak Wamen kasih kita, ibu-ibu mau? Pak Wamen kasih handphone. iPhone 13 Max Pro 1 Tera Giganya Mau Ibu? Gratis. Pulsa 5 juta. Mau? Mau. Tapi begitu dikasih langsung tuli. Ayo. Mau? Kok mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Hei, rusak lagi nih HP. Halo? HP bukan HP rusak, telinga ibu bahasa salah. Hebatnya lagi ini handphone pak, telinga Hebatnya ini telinga pak Dia bisa bedakan mana teman selingkuh, mana istri Bayangkan kalau bapak telpon istri Dikira teman selingkuh yang menelpon Keluar semua rahasia pak Ternyata ketahuan Alhamdulillah Hebatnya lagi ini telinga Masya Allah Posisinya proporsional Bapak pernah tidak bayangkan bagaimana Seandainya daun telinga dibawa ketek Halo siapa general Kau di mana siapa general Kan repot Maka nikmat Bukan seluler Bukan jaringan Tapi yang nikmat paling tinggi soal komunikasi Telinga Saya kasih lagi bu, ibu ini, ini kamera ini Yang saya bawa ini kamera saya ini ratusan juta Mau ibu dikasih kamera itu gratis tapi apa ini mahal? bukan, mata bapak punya kamera seperti ini bapak harus tahu ilmunya bapak biar mampu beli kamera 100-200 juta tapi bapak enggak tahu pakai untuk apa? dia harus ditahu saya ngajar mata kuliah itu fotografi namanya di kampus kita harus tahu bagaimana supaya blur di belakangnya bagaimana supaya fokus bagaimana diatur itu pak ditahu kecepatan Kamera kita berapa megapiksel, kekuatan cahaya, jarak dari kamera dengan orang yang kita mau foto itu harus dihitung semua. Perlu ratusan juta dan perlu ilmu. Apa ini mahal? Tidak. Apa yang mahal? Mata. Nih, bapak-bapak, bayangkan seandainya mata tidak autofokus, nanti diputar baru di tahu siapa itu. Dulu. Oh, sudah keburu ditembak Pak Baru bapak mantap. Alhamdulillah. Hebatnya lagi ini mata Diberi Allah sensor pembeda Mana istri, mana sekretaris Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan Mana istri, mana sekretaris Kenapa ini malam lain-lain rasanya Ayo, Saya mengajar mata kuliah public speaking Pidato Maka final testnya itu Pidato di depan saya Tiba-tiba ada perempuan pidato Ada kawat di giginya saya kaget bih, saya ingat di kampung saya itu yang dikawat pagar. Ini giginya dia pagar pak. Saya tanya apa namanya itu dek, dia Ah, Ustaz tidak gaul. Ini namanya behel. Oh, heh itu itu lidah orang sini. Kalau orang Sulawesi behel. Jangan juga paksa lidah aku jadi lidah orang Jawa. Yang penting bapak mengerti toh. Ah, dia bilang, ih eh, Ustaz tidak gaul. Saya bilang mahal itu dek. Ini ustaz 20 juta. Ush, satu kali umro pak dia pasang di giginya. Saya bilang dek dek sini. Kau kira itu behelmu yang mahal? Bukan. Gigi. Biar kau mau pasang behel harga 50 juta, tapi tidak ada gigimu, apa kau mau kawat? Iya, <tik> ya. iya bu. Iya. Berarti yang mahal bukan behel. Apa yang mahal? Gigi. Dan alhamdulillah gigi ini pak subhanallah dibatasi tumbuh dan panjangnya bayangkan ibu-ibu kalau dia tumbuh seperti rambut gondron semua sudah mulut kita pak saya yakin pak wamen tidak akan jadi wamen kalau giginya sudah ada yang dikati keluar pak enggak mungkin enggak mungkin hebatnya ini gigi, luar biasa Masya Allah ibu-ibu wuih -ibu. bapak mau dikasih mobil gratis dari Pak Wamen. Gratis. Mau? Harga 500 juta sampai 700 ribu. Gratis, mau Pak? Mau. Tapi begitu Bapak dikasih langsung lumpuh. Berarti alat transportasi yang mahal sesungguhnya bukan mobil, tapi apa? Kaki. Alhamdulillah Allah kasih gratis. Dan hebatnya kaki, Allah kasih dia bisa melengkuk. Ronaldo hebat. Lionel Messi hebat, bukan kerana dia jago Tapi Allah kasih lutut yang bisa bengkok Mana bisa lagi dia main kalau lututnya Nggak bisa bengkok, lari masa begini pak Eh lari ipin-upin Iya toh, iya pak Maka kita bersyukur Sebagai pejabat Pak Wamen keterlaluan kalau tidak bersyukur Kalau baik agama bapak Lebih gampang masuk surga daripada kami ulama Kenapa Ustaz? Kalau ulama mau masuk surga, anggaplah ditakdirkan masuk surga, Pak, masih antri. Berapa ribu ulama di Indonesia. Kalau Bapak enggak bisa puluhan ribulah ulama di Indonesia. Ulamanya Jawa Barat, ulama Sulawesi Selatan, ulama Kalimantan Timur, de apa Muhammadiyah, Mu MUI, berapa ulama? Kalaupun akhirnya Allah takdirkan masuk surga, masih antri, Pak, karena kita ribuan. Wa minhan satu aja di Indonesia Pak masuk sorga wakil Kementerian Pertahanan Pak Herindra Mulanam masuk sendiri nggak perlu ngantri kenapa sendiri Pak maka keliru bintan tiga wamen tidak memudahkan dirinya masuk sorga kenapa Bapak sendiri tapi kalau Bapak juga melanggar gampang ditau mana itu ulama yang bicara porno, Pak eh, masih ngantri Pak dicari. Ulama mana Pak? Tapi kalau dibilang Wamen, Indonesia, Menhan, ah itu dia. <tik> Bersyukur Bapak yang Allah anugerahi sebagai pejabat. Pak Wamen ini ada ajudan ya. Coba lihat, kalau beliau panggil ajudan, biar apa dibikin ajudan Pak langsung lompat. Ajudan, siap. Biar lagi makan kacang. Siap perintah jerang. Kira-kira ada enggak Pak Wamin panggil Ajudan? Ajudan, tunggu dulu Pak. Uh. Bahkan Ajudan bunyi telepon antara ibunya dengan bosnya. Pasti ibunya di tinggi. Waminnya dulu dia terima. Begitu nikmatnya menjadi pejabat Pak. Maka keliru kalau ada seorang pejabat tidak bersyukur kepada Allah. Saya ceramah pak Saudara-saudara sekalian salat kamu Tidak ada yang datang pak Be Sholat Tidak ada yang datang Tapi uamin datang sholat jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak cari asisten Mana itu asisten Tidak pernah juga saya dapat itu sholat di masjid Ajudannya bapak menelpon asisten Wih, Dicari pak sama pak Jenderal. Katanya bapak tidak pernah datang ke masjid besok pak belum asan sudah ada dia di masjid pak <tik> iya toh iya pak menteri oh bayangkan saya ceramah jangan hamar jangan mabuk jangan narkoba Hah, kata anak muda ada urusan apa kau ustad duit-duitku saya mau masuk neraka atau surga urusan saya saya tidak susah kamu ada urusan apa Jenderal bintan tiga berhenti kau tutup itu tutup dia pak jangan kau babok berhenti dia pak maka keliru seorang pejabat kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri pejabat. Oh, ini nih, ibu-ibu ini yang ada di sini. Ibu. Kenapa Ibu bisa hadir di tengah ini di depan-depan? Karena Ibu istri pejabat. Kalau Ibu istri cleaning service, enggak ada Ibu di sini. Hey, saya serius ini bu, jangan ketawa Ibu pernah bayangkan seandainya suamimu Satpol PP Polisi sedengah, saya Satpol Dia bilang, apa kau? Nih, nih Suami bintang satu, istri bisa bintang tiga pak Maka bersyukur Bersyukur kepada Allah Bayangkan pak Kita ini semua bersyukur Alhamdulillah Bapak punya pangkat meskipun tidak punya jabatan Pak, tetap dimuliakan. Maka bersyukur kita ada jabatan, Masya Allah. Tapi saya pensiun, Ustaz. Sebentar lagi kuotanya habis. Alhamdulillah Pak, Bapak bisa pensiun dengan terhormat. Berapa banyak tidak sempat pensiun. Dan berapa banyak pensiun tanpa kehormatan. Dan ingat, syukur itu kunci kebahagiaan jiwa. Biar Bapak punya jabatan tinggi, duit banyak, mobil mewah... ...tapi tidak pernah bersyukur dalam hati... ...tidak akan mungkin pernah bahagia. Tapi kan saya tadinya komandan Ustadz, Panglima Ustadz... ...tai tadinya Pangdam, di kodam Ustadz... ...tapi sekarang saya non-job jadi staff ahli... ...ahli yang tidak ada staffnya. Bersyukur Pak! bersyukur Pak, kenapa? Bapak sudah ada fotonya di kantor. Berapa banyak prajurit TNI tidak ada fotonya di atas kantor kodam Pak. Alhamdulillah, kan tidak mungkin Bapak tengger terus di situ. Tidak mungkin. Namanya organisasi, perlu penyegaran. Maka selalu bersyukur. Tiba-tiba eh, baru kasihan empat bulan Saya menjabat dimutasi Allah sayang kalian Berarti tempat itu tidak layak buat Bapak Orang yang selalu bersyukur Insya Allah perasaannya tenang Dimutasi Alhamdulillah berarti saya ada waktu Untuk banyak dengan keluarga Mutasi Alhamdulillah Berarti saya ada waktu untuk belajar ngaji Tapi kapan Bapak tidak pandai bersyukur Maka biar punya jabatan Tidak akan pernah dinikmati jabatan itu Resepnya? Bersyukur Pertanyaan, bagaimana itu bersyukur Ustaz? Pertama kalau kita muslim Dengan melazimkan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Ucapkan itu Pak Supaya dia berbekas di hati Usahakan ucapkan di lisan Perdengarkan di telinga Lalu kalau bisa Bapak Ibu usap dada. Coba bayangkan kalau diucapkan saja tanpa dikasih dengar telinga dan usabda. Pasti beda pesannya dalam hati kita. Apalagi yang mengucapkannya tidak bagus cara pengucapannya. Woi tabrakam mobil tapi alhamdulillah anakmu tidak maaf. Apa artinya itu bos? Bersikir perbaiki ucapannya. Karena kadangkala -kadang kita sikir tidak jelas apa kita bilang pak. Terutama biasa kalau di masjid. Saya heran Pak Wamin Sama-sama 33 Sama-sama subhanallah Saya baru 13 Dia sudah sampai Pak Cepat betul dia Pak Alhamdulillah. Kayak makan pisang goreng panas sebenarnya sebenarnya Sembilan-sembilan Jadi Bapak mengucapkan hamdalah Tidak berbekas Kenapa? Karena cara pengucapannya tidak bagus Coba Bapak ketemu Pak Menteri Pak Wamin Cara menyebut namanya Bapak samar-samar Kayak kumur-kumur Oh disuruh keluar Pak maka cara bersyukur ucapkan hamdalah dengan sebaik-baik mungkin alhamdulillah rabbil alamin bersyukur yang kedua cara bersyukurnya adalah dengan cara memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swaa Taala Allah kasih rezeki syukurnya gimana sedekah Allah kasih jabatan, gimana? Buat orang-orang yang taat kepada jabatan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Allah kasih ilmu, buat ilmu kita membuat orang dekat dengan Allah Allah kasih mobil, buat mobil kita itu Masya Allah Saya yakin semua ini Bapak punya mobil Mau gak mobil itu menemani Bapak masuk surga? Pasti mau Pertanyaan buat Bapak Berapa banyak kali Bapak menjemput Ustadz dengan mobil itu daripada pengusaha dan artis? Eh jujur jawab. Kalau pejabat kita undang Pak, oh kasih mobil Pak lengkap ada di dalam. Artis kita jemput lebih hebat lagi. Padahal apa dia datang itu artis? Hanya datang bawa alamat palsu. Dia kasih lihat pahanya Pak Paha kelihatan darat Tidak nah, nah, nah, nah. juga dikasih pegangnya Pak Dikasih lihat-lihat saja <laughs> Ayo <laughs> Iya toh, Pulang dikasih puluhan juta Duit yang puluhan juta kita kasih Dia pakai maksiat Sementara Bapak kalau jemput penghapal Quran Apa Bapak jemput? Tidak, Bapak kirim grab Jemput motor lagi Pak Hah, Motor tua satu setang kakinya sudah rusak Terpaksa tergantung lagi kaki kita satu Hujan Satu mantel kita berdua Sudah sampai dek sedikit lagi Ustaz Sedikit lagi Ustaz Eh kenapa lama sekali Lagi dua tikungan Ustaz Baasa Pak Sampai di rumah Pak kita kasih dia bersalawatan Kepanasan lah dia ditinggalkan pekerjaannya Sampai di rumah dia doakan agar anak-anak kita soleh dan soleha Didoakan rumah kita agar daun dari penghuni setan. Satu jam dia kepanasan doakan kita Pulang pun tidak diantar. Coba? Heh. Tapi Alhamdulillah saya di sini luar biasa. Datang dijemput bisnis kelas, mobil dia bilang ajudan, ini mobilnya Pak Wamin. Uh banyak kue di samping saya Pak. <risas> Alhamdulillah. Ayam. Manfaatkan. Allah tidak larang kalian punya mobil mewah. Allah tidak larang kalian punya rumah mewah. Tapi syukurnya. Mobilmu bawa dong datang pengajian Angkut dong anak istrimu berjamaah di masjid Panggil dong kaum-kaum muslimin datang berjamaah di rumahmu Pakir miskin nikmati rumahmu Orang kaya boleh bangun rumah mewah-mewah Tapi jangan lupa bersyukur Caranya panggil anak yatim Datang malam jumat ngaji di rumah Panggil majelis taklim Datangkan ustadz untuk kajian di rumah Itu yang disebut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya satu, masuk Ramadan bersyukur. Dua, berdoa. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Saya selalu ditanya, Ustaz, apa doanya anak soleh? Ya itu doanya. Ya Allah berikan saya anak soleh. Harus bahasa Arab? Tidak. Tidak ada ayat, hadis, fatwa ulama mengwajibkan doa pakai bahasa Arab. Tidak. Nabi hanya katakan, berdoalah engkau dengan memakai bahasa ibu. Apa bahasa Ibu? Bahasa Batak silakan, bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda mangga, bahasa Bugis wedding. Terserah, bahasa apa saja. Yang tidak boleh bahasa apa saja? Salat, berdoa bahasa apa saja boleh. Kalau salat kacau salat kalau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Allahu akbar. Makmum saudara kita dari Padang. Allah nan gadang. Datang pula makmum orang Bugis. Punggalahu taala maloppo. Datang orang Banjar, Allah ganal bujur, terakhir anak Betawi, anak gaul dari Jakarta, Allah gede banget gitu loh. Ya. <laughs> Itu sholat tidak boleh bahasa apa saja. Saya serius ini bos, jangan ya, ketawa. <laughs> Tapi doa bahasa apa saja boleh. Daripada ibu pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya, salah ucapannya, nanti bingung balikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau akan suaminya supaya naik pangkat doa dia minta doa minta hujan. Kan bingung balik Bu, ui, bu, bu, mau saya ajarkan doa anak soleh? Mau ibu ini ibu hafalkan setiap hari supaya punya ibu anaknya soleh dan soleha. Mau ibu? Aikut sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu. Ini karena kita doa tidak tahu artinya. Bahkan ibu boleh pakai bahasa isyarat, boleh tanpa ada kalimat, boleh Allah Maha tahu. Oh suaminya kawin lagi. Boleh, ya tidak harus bahasa Arab. Ah, jelang Ramadan ini memang ada doa dalam versi bahasa Arab, tapi kalau ibu tidak tahu. Doa bahasa Indonesia saja Ya Allah kami hidup sekarang di bulan Rajab Ya Allah panjangkan umur kami Masukkan kami ke dalam bulan Ramadan Menikmati berkahnya Ramadan Silakan, boleh ibu Alhamdulillah Ibu-ibu sekarang rajin sekali berdoa Hampir setiap jam berdoa Tapi sayangnya berdoanya bukan di atas sejadah Berdoanya di mana? Status Pagi-pagi status Facebook Ya Allah lindungi suamiku satu jam kemudian update status lagi di IG Ya Allah berkahi penghasilan suamiku. Sibuknya tuh Tuhan mau baca statusmu Berdoa... Berdoa di mana? Di atas saja dah Kenapa doa aku tidak diijabah Allah Ustaz? Salah satu sebabnya Hubbi aklil haram Suka makan uang haram Maka istri yang baik Datang suami Eh Pak kok 15 juta ini? Biasanya cuma 14 juta setengah Dari mana ini 500 Halal tidak Kalau halal masukin Kalau tidak jelas Saya tidak mau anakku makan uang haram Itu baru istri yang hebat Bisa bu? Bisa ibu? 500 ribu bisa 15 juta bengkok bukaknya Yuk Kenapa doaku tidak dijawab Allah Ustadz? Saya selalu berdoa Minta supaya saya dipangkat jabatan Kenapa doa aku tidak dijabat Ustaz Salah satu lagi jawabnya adalah Al-Mutahawilubissola Bapak menganggap enteng sholat Pak Kecil buat Allah buat Bapak General Kecil Kecil buat Bapak pun kolonel. Kecil buat Allah Yang tidak ada jalannya saja Allah mampu kasih Apalagi yang ada jalannya Mana yang tidak ada jalannya Perempuan boleh tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Tidak mungkin menurut ilmu biologi. Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Siti Maryam. Wanita suci. Tidak pernah disentuh satu-satu laki-laki pun. menghamil Melahirkan Isa alaihi salam. Tidak masuk akal. Tapi Allah mahu. Jadi. Cuma sekarang banyak mahu saingan Siti Maryam. Hamil <laughs> tidak ada suami. <laughs> Beleng-beleng. Bu. Buk, bu, bisa ndak manusia hidup kalau dibakar dalam api yang sangat besar? Nda mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim alaihissalam, dibakar dalam api yang sangat besar, menyala-nyala satu lapangan, eh keluar kedinginan. Nda masuk akal. Kalau Allah mau tidak dan tidak masuk akal. Ibu, bisa ndak manusia hidup dalam perut ikan? Kalau angkatan laut mestinya tahu ini kisah. Bisa tidak manusia hidup dalam perut ikan? Tidak mungkin. Karena saya ikan masuk di perut saya. Tapi kalau Allah berkehendak, Yunus alaihissalam, empat puluh hari masuk dalam perut ikan, keluar dengan selamat. Kalau Allah berkehendak, itu semua tidak jalan, Pak. Tidak masuk akal, tidak ada jalannya. Tapi kalau Allah berkehendak, pasti kalau Allah mau. Dengar, Bu, Bu, itu tidak ada jalannya. Kalau bapak-bapak ini mau jadi jenderal.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 Ganti resin, cari muka lagi Aduh capek pak, hilang harga diri Ada juga itu orang pak, cari mukanya sama manusia Kayak enggak ada harga dirinya lagi Biar, ben, biar salah Oh iya pak, betul itu pak Bos, Allah angkat kita ini derajat kita fi Allah angkat derajat kita pak Sudahlah, kalau ketemu dengan wamen Biasa-biasa aja Wamen ada pensiunnya bos Pak. Ayo eh, Cari muka sama wamen Oke wamen senang sama kamu Tapi kalau istrinya enggak senang Enggak jalan juga Rusanmu. Iya pak ya iya. Mana doran jago di depan istri Ustadz dasar juga Hancur juga di depan istri pak Apalagi kalau istri sudah bilang Pokoknya saya lebih makan obat tidur Baru itu istri ini pak Kelebihannya ahli sejarah pak Lima tahun yang lalu Masih diingat terus itu pak dia ya ingat-ingat Jadi sudahlah Nah Bapak ibu saudara-saudara sekalian Berdoa kepada Allah Berdoa Bukan di status Selesai sholat Kenapa doaku tidak dikabulkan Bapak hobi makan uang haram Kenapa doaku tidak dikabulkan Bapak anggap enteng sholat Saya kasih contoh ulang Pak Pak Wamen, Kalau beliau panggil ajudan Pasti langsung lari Pak Tak mungkin dia bilang tunggu Ajudan Bapak tak lihat saya sibuk Wah diinjak lehermu bos. Ayo, itu manusia yang aja. Allah Maha kuasa Maha segala-galanya, menentukan ajal kita. Allah panggil, hayya 'alashalah, hayya 'alal falaah. Bapak Ibu tahu artinya hayya 'alal falaah? Mari saya kasih kau kemenangan Itu artinya hayal al-falah Allah tahu, panggil pak Eh hey, sini kau dah saat Saya kasih kau yang kau mau Eh hey, sini prajurit Saya kasih kau apa yang kau mau Tapi ah, jawaban kita Tunggu, lagi meeting Eh sudah Allah katakan Eh sudah kalau gitu urus meeting Maka wajar 30 tahun jadi prajurit Tidak bisa lepas dari kredit <laughs> Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Alhamdulillah Satu tadi bersyukur Dua Dua Doa Tiga silul arham Sambungkan persaudaraan Siapa yang memasuki bulan ramadhan Tapi banyak musuhnya dia ada pahalanya, ada amalnya, tapi tidak masuk di buku amal Ibaratnya bapak nabung, bawa duit 50 juta ke rekening Ternyata saldo tidak nambah Itulah orang yang memutuskan silaturahim Boleh bapak marah, boleh bapak kecewa, boleh bapak dendam Batasnya tiga hari Kenapa Allah kasih tiga hari? Allah tahu Bawa marah, dihianati, ditipu, dibohongi, pasti kita jengkel. Tapi seiring dengan waktu, lambat laun hilang. Tapi kenapa ada orang tidak bisa memaafkan? Karena setan masuk. Kurang ajar itu anak buahmu. Kurang ajar, sudah ngajar, mutasi dia, kasih jauh-jauh dia. Setan. Maka bu boleh marah, batasnya tiga hari. Indonesia sekarang ini salah satu sebab Susah kita ngatur Republik Indonesia Karena cebong kampret belum akur Saya lihat itu di grup-grup Whatsapp Pak Wamen grup Whatsapp saya itu lebih seratusan Pak Ada juga orang dalam grup itu dendam aja di dalamnya Kita mau keluar enggak enak Karena dibilangi kita memutuskan silaturahmi. Kita lihatlah saja Ada juga yang isi-isinya kebencian aja Pak Rasanya Indonesia sudah mau mati nih dunia Boleh? Bertengkar, tapi jangan dendam. Selisih pendapat, boleh. Tapi jangan memutuskan tali persaudaraan. Orang yang rajin sholat, puasa, tahajud, tadarus, bagus itikaf di masjid selama Ramadan 40 malam. Puasa berturut-turut, dia puasa, tahajud tiap malam. Tapi tidak ada orang senang di kantor. Apa kata Nabi? Atadru namal muflis? Kamu tahu tak yang bangkrut nanti di akhirat? Yang pailit di akhirat kelak. Yang tidak salat ya Rasul? Dia salat. Ya tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul? Dia haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Kata Nabi, jarsu wa urrahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia bisa bangkrut? Bukan dia kepuasa, dia haji, dia sholat, dia syakat, kok bisa bangkrut? Kata Nabi Ia, hubul minalanya baik, hubungan vertikalnya kepada Allah baik, tapi sayang hubungan hubul minan nasnya, hubungan horizontalnya kepada sesama rusak. Depan rumahnya di komplek bertengkar gara-gara parkir. Samping kanan rumahnya bertengkar gara-gara pagar. Samping kirinya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara sampah. Di komplek tidak ada yang senang. Padahal hitam jidatnya gara-gara sholat. Orang begitu bangkrut nanti di akhirat. Supaya kita tidak masuk orang bangkrut. Mari. Masuki Ramadan. Silul arham. sambungkan persaudaraan. Pak Wamen datang minta maaf sama anak buah. Ah. Masa anak buah minta maaf. Wamin minta maaf sama nak buah. Sudah betul itu, Pak. Kenapa? Karena Wamin yang suka marah-marah sama nak buah. Mana ada nak buah marah sama Wamin? Be! Dua bintang mulia. Be! Maka begitu Bapak mengatakan, saya senior, saya kakak, saya jenderal, saya kaya, saya pejabat, saya, saya saya minta maaf. Itu setan ngomong di mulutnya Bapak. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Bukan jenderal. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Bukan menteri. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Bukan orang kaya. Siapa? Inna akramakum indallahi attaqakum. Yang paling bertakwa. Siapa orang bertakwa? Mereka yang lebih awal datang. minta maaf. Dek, maafkan saya. Bulan lalu saya maki-maki kau, saya marah-marah kau, ya maafkan saya. Lepas lisan saya. Kau juga sih jadi anak buah tidak tahu diri. <tuk> ya, sudah, minta maaf. Maka Pak, demi Allah Saya cinta Bapak karena Allah Mau masuk Ramadan, cari musuh politiknya Pak Telepon dia Minta maaf, dia tidak maafkan saya Ustaz Bukan urusan Bapak, gengsi Pak Setan itu Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Dek, saya minta maaf Pilkada kemarin Kau suruh saya pasang balaiho 10 Cuma 5 saya pasang ah, Maafkan saya Sudah, minta maaf Pak kepada siapa? Prioritas kepada orang tua, kalau masih hidup. Saudaraku yang masih hidup orang tuanya, luangkan waktu barang sehari, kalau tidak bisa sehari beberapa jam, ketemulah sama orang tua. Ketemu pak. Ustaz kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia Ustaz, padahal segalanya sudah terpenuhi. Kenapa ya Ustaz? Salah satu sebabnya Bapak abaikan orang tua. Tapi orang tua saya tidak persoalkan Bukan itu persoalannya kata Allah Birrul walidahin Berbuat baik kamu Caranya apa? Oh ada 10 cara Tapi waktu terbatas Satu diantaranya menurut Quran Ima ya beluganna inda kal kibra ahaduhuma Awkilahuma Falata kullahuma uf Walatan harhumah Wakullahuma kaulan karima Satu Karena bapak-bapak ini saya yakin Sudah pada uzur Usia 50 tahun ke atas Biasanya kalau sudah 50-60 tahun ke atas Ibu bapak kita sudah tua Sudah menjelang sakaratil maut Maka biasanya bukan karena tidak mampu di rumah Tapi dikhawatirkan terjadi sesuatu Sehingga dibawa ke rumah Begitu tinggal di rumah kita Mulai datang cobaan Kenapa? Ini yang bapak panggil pintu surga Ini yang ibu bapak Pintu sorga, bukan Mersi, bukan BMW, pintu sorga loh bu, pintu sorga. Begitu bapak ibu ambil orang tua ke rumah, pasti setan berusaha menggagalkan. Kenapa? Karena ini jalan pintu masuknya bapak, gampang masuk sorga. Jadi begitu datang dibawa ke rumah, oh setan kepanasan. Maka dia masuk dengan apa? Paling gampang datang dengan menantunya. Dia hasut menantunya. Iya. Dia bawakan kau suamimu ke Itu mertuamu sudah pikun-pikun. Kau yang bakal repot nanti. Itu mesti setan. Tapi kalau menantu yang baik. Alhamdulillah. Kau kirim orang tua ini. Sehingga ada kesempatan saya. Tidak perlu. Tidak lagi penting ke palang kampung tinggalkan. Saya datang di sini. Allah kirimkan saya. Ladang gampangnya masuk surga. Itu. Tapi kalau ibu di kalah setan. Mulailah. Baru datang mertuanya baru satu jam. Kapan pulang pak? Baru. Mertuanya mentang-mentang. Hipertensi kasihnya apa? Telur asin. Ikan asin. Kata mertuanya. Waduh eh, asin semua masakanmu nak. Sudahlah saya pulang besok. Dah bilang dalam hatinya. Sekarang pun oke. Okay. Pak. Ada begitu punya istri? Ada pak? Ada? Ada. Kalau ada pak. Sesama lelaki saya ajari pak nggak usah jangan cicerai kan pak kalau dicerai kasihan dia janda dia gimana caranya ustaz tambah jadi dua Biar ada saingannya Hai. selesai pak ya bu uyi mestinya kalau datang mertua sujud syukur bu alhamdulillah saya tidak perlu lagi ke Kalimantan. Saya tidak perlu lagi ke Sulawesi. Allah kirimkan ladang amal buat saya. Gara-gara inilah ibu punya anak. Sehingga saya punya suami jeneral. Kalau tidak, barangkali saya sampai sekarang jadi gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Coba, gara-gara ibu punya suami tentara. Maka ibu jadi anggota Persit. Iya toh. Kalau tidak, mana? Maka bersyukur caranya. Muliakan orang tuanya. Seorang sahabat Nabi... Namanya al -Qama. Rajin sekali ibadah... Sakaratil maut tidak bisa sahadat... Kenapa? Karena durhaka sama ibunya... Apa kedurhakaannya? Karena Al-Qamah tidak pernah datang besu ibunya... Maka ibunya yang datang... Kan biasa begitu... Karena dinas apa dan lain sebagainya... Akhirnya orang tua rindu sama anaknya... Eh, Orang tuanya yang datang ke Jakarta... Al-Qamah tidak pernah datang besu ibunya... Dia yang datang... Ibunya yang datang ke anaknya... Nangis ibunya, tak jadi masuk Lapor sama Nabi Sakaratil maut Al-Qamah tidak bisa sahadat Lapor, ya Rasulullah Tak bisa sahadat, eh kok bisa, baik sekali agama itu Kok bisa, oh ternyata Cerita kejadian ibunya Panggil ibunya, panggil ibunya, sini sini sini Maafkan ibu anakmu, tak bisa sahadat Tak mau ya Rasul. Jalan satu-satunya saya bakar api di dunia. Lebih baik api di dunia yang menikmati dia. Bakar dia daripada api neraka yang membakarnya. Kata ibunya silakan bakar saja. Dikumpulkan kayu pak. Nyala besar. Begitu mau dilempar masuk bara api. Ibunya berteriak Jangan, jangan, jangan kau bakar anakku. Memang dia durhaka. Tapi kedurhakaannya tidak artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad. Saya ampuni dosa-dosanya anakku. Begitu dia bilang saya ampuni. Barulah Al-Kamah Sakaratil Maut dengan selamat. Ha? Ibu-ibu? Cintai suami dengan cara apa? Muliakan orang tua Bapak-bapak jangan pernah ada takut sama istri Jangan sampai bapak tidak mengurus orang tua Gara-gara takut sama istri Ada di sini suami takut sama istrinya Ada Berhenti kau jadi laki-laki dia ngamuk Ustaz Kenapa kalau dia ngamuk? Dia nangis Ustaz Dia air mata juga Bukan juga nana yang keluar Dia pecahkan piring Ustaz Bantu pecahkan satu lusin Dia pecahkan gelas gelas Kecahkan semua Dia pecahkan televisi Pecahkan juga televisi Kenapa? Piring gelas televisi Boleh diberi Harga diri sebagai suami Tidak boleh diinjak-injak istri Takbir <tuk> Nah itulah yang takbir tadi Yang takut sama istrinya <tuk> Bu Yo. Hei. Wo. Maka muliakan orang tua. Izinkan Pak Ibu yang saya hormati dengan segala kehormatan, menjelang Ramadan belikanlah pakaian kesenangan orang tua. Kalau perlu belikan baju yang lebih mahal daripada bajunya bapak. Yang bagus, kirim tidak bapak bangun masjid, kirim dananya tidak mengurangi pahala. Bapak bantu panti asuhan transfer dananya tidak mengurangi pahala. Tapi untuk berbuat baik sama orang tua jangan transfer, Pak. Kalau masih hidup. Anjuran Al-Qur'an yang saya baca tadi datang, bawa tanganmu dengan tangannya orang tuamu. Itu yang diajurkan agama. Ya, luangkan waktu 1 2 jam. Orang tua saya di Bandung. Bandung dekat, Bos. Kalimantan naik pesawat bisa PP. Dan itu yang Bapak lakukan membuat Bapak gampang jadi general Ridallah Firidal walidain suktillah Fisuktil walidain. Makanya saya Pak, saya bilang sama istri saya Pak Wamen. Kau boleh marah-marah sama saya. Kau boleh maki-maki saya. Ada duitmu habis, itu rezekimu. Boleh kau lempar kepalaku yang penting tak kena. <tik> <tik> Satu yang tidak boleh ya. Jangan pernah saya dengar kau remehkan orang tuaku. Apalagi kau berkata pilih antara ibumu atau saya istrimu. Maka saya langsung bilang saya pilih ibuku. Kau dapat saya sudah viral. Kau dapat saya sudah dokter. Maka keliru kalau ada istri yang suruh pilih suaminya. Pilih mamamu atau saya istrimu. Itu pilihan gak mungkin dipilih. Tapi suami saya Ustadz lebih sayang mertuaku. Lebih sayang bapak ibunya daripada saya. Doakan. Mudah-mudahan anaknya ibu juga nanti. Begitu dia besar tetap sayang sama ibu. Jangan malah pilih-pilih. Mana bisa dipilih. Saya tanya ini yang suka bilang begitu, hei bu, bu, saya seru sini, ini yang selalu bilang pilih pilih pilih pilih, hei, hei, bu, bu, pernah rasakan mengandung? Enak tak? Enak tak? Sembilan bulan, selama ibu mengandung pernah tak tengkurap? Hah? pernah? Gak ayat ti tidur aja gaya pasrah. Iya bu, pernah rasakan melahirkan? Enak tidak? Mana ada? Tidak mentang-mentang istri jenderal, keluar kau nak. Tidak. Huh, huh, huh, huh. Oh, pembukaan dua. Ya, bu, pernah masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya. Ah, Begitu di gigi kau tempelkan. Hei, kau gigi saya. Tidak. Di wujudnya. Lepas aku nak... Siang anaknya, malam bapaknya. Ibu-ibu. Hei. Siapa yang mengandung suami? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang menyusui suami? Ibunya. Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Hah? Siapa? Istrinya. Pak jangan suka ngamuk-ngamuk. Tenang Pak, saya bela kau karena kau semua takut sama istrimu. Ah. Ah, Suami juga jangan kurang ajar sama istri eh, Coba kasihan itu istri kita Coba lihat pak Dia tinggalkan keluarganya di kampung Dia tinggalkan ibu bapaknya Untuk apa? Menemani bapak supaya bisa bekerja dengan tenang Bapak bisa hebat seperti ini Bukan karena bapak hebat Tapi karena istri baik Saya, saya bisa ceramah begini Bukan karena saya yang hebat pak omen Karena istri saya kasih tenang mana saya bisa ceramah dengan tenang kalau istri saya satu jam sebelumnya tiba-tiba dia whatsapp saya, eh ke seterah anakmu. Eh. Mana bisa lagi saya ceramah pak. Iya tuh ibu? Iya. Maka yang baik, istri muliakan suamimu, suami sayangi istrimu. Maka itulah yang disebut pidunnya hasanah. Maka jelang ramadhan, muliakan orang tua, kemudian muliakan istri. Istri minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istri. Jomak minta maafnya, jangan versi maaf maaflahhir batin. Dunia akhirat sengaja tidak disengaja. Oh, tidak begitu caranya. Gimana caranya kalau syariat Islam? Jabat tangannya. Okay, karena COVID sekarang ya begini. Yang kedua, pandang matanya. Karena Kadang kadang-kala ron jabat tangan tidak lihat kita pak. Oh iya. Oh itu tidak begitu. adabnya pandang matanya. Yang ketiga, jangan pandang dengan melotot, tapi senyum. Yang keempat salawat kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Muhammad Yang kelima Sebut judulnya dosa Bu, maafkan saya bu Kenapa pak, waktu Sayyidina seduluh Tampak sendiri rasa ada perempuan mirip, betul sama kau ibu Maafkan saya ibu, maafkan saya ibu Saya hilap ibu, saya hilap Maafkan saya Kata istrinya begitulah, memang begitulah manusia biasa Kadang-kadang kita hilap Karena waktu kau dinas juga, saya juga selingkuh <tik> Salatullah Salamullah Ala Tuhan rasulillah. Sholatu lillah salamullah alaiyasin habibillah Kalau berkaitan dengan barang syarat berikutnya kembalikan barang. Allah tidak akan mencatat pahala Ramadan kita selama barangnya orang yang kita ambil itu masih kita kuasai. Termasuk kantor inventaris Menhan. Meja Kursi, kembalikan Pak yang Bapak pernah ambil Yang ketawa, saya serius sini, Jadi, saya biasa heran Sudah ada ditulis Inventaris Menhan, eh ada di rumahnya Maka yang ada di rumah Besok kasih kembali Pak Sebelum Ramadan, kembalikan Selama barang itu diambil secara ilegal Doa-doa Rabah Pak Ramadan Tidak akan dikabul kembalikan. Dan kalau tidak dikembalikan Nanti sakaratil maut menderita Apalagi di Padang Masar Disuruh kumpul semua manusia dari Adam sampai kiamat Dan barang yang pernah diambil secara ilegal Barang-barang negara Disuruh pikul itu pak Yang pernah ngambil mobil dinas hmm, Disuruh pikul pak Lewat tetangga Oh ternyata Barang negara dipakai gaya di kampung Kembalikan Selama belum dikembalikan itu maka bermasalah pahala bapak untuk Ramadan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu jualah yang membatasi kita. Pada akhirnya, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mansoma Ramadanah imanann waqtizaban gupiralahu matakaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, lillahi ta'ala diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya Akhir Ramadhan, kita rayakan akhir Ramadhan kita dengan disebut Aydil Fitri. Kembali menjadi suci. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan kita telah diampuni. Dengan catatan, mari sebelum masuk Ramadhan, sambungkan persaudaraan yang pernah kita sakiti hatinya, yang pernah kita tipu, yang pernah kita ambil barang-barangnya. Sebelum masuk Ramadhan, minta maaf dan kembalikan barangnya. Terima kasih Pak Wamen. Begitu giginya beliau untuk mendatangkan saya Sehingga saya bisa hadir di tempat ini Alhamdulillah Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi berkah Dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu SWT Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pastabikul khairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh